Assalamualaikum Saudarluun berita malam Indisi hari ini Kamis 20 September 2018 dibacakan Ardian Aceh Tengah belum mengumumkan formasi penerimaan CPNS 2018 Kakek pelaku pencabulan di dihukum 48 bulan penjara Massa pendukung dan kontra Jokowi bentrok di depan DPRD Sumatera Utara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 Derlun Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Aceh Tengah belum mengumumkan formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil 2018. Data penerimaan CPNS di kota dingin itu belum bisa dipublik dengan alasan belum dilaporkan. BKPSDM Aceh Tengah Irlina Aida mengatakan pengumuman formasi CPNS untuk Aceh Tengah baru dilakukan setelah dilaporkan kepada Bupati. Saat ini Bupati masih berada di luar daerah. Untuk pengumuman resmi bisa dilihat dari website BKPSDM. Meski Irlina Aida menolak memberikan penjelasan rinci tentang rekrutmen CPNS di Aceh Tengah, namun kuota penerimaan CPNS di daerah itu telah diumumkan di website resmi BKPSM Aceh Tengah. Dalam website tersebut dijelaskan jumlah kuota CPNS 2018 untuk Aceh Tengah 252 orang, dengan rincian 20 orang tenaga teknis, 50 orang tenaga kesehatan, 175 tenaga guru, dan 7 orang formasi khusus XTHK2. Sementara itu, sebagian warga di Kabupaten Aceh Tengah berharap agar pemerintah setempat segera mengumumkan formasi penerimaan CPNS. Rekrutmen CPNS di Aceh Tengah merupakan momen yang ditunggu-tunggu oleh warga di kota dingin itu. Darlun Majelis Hakim Mahkamah Syariah Tapak Tuan kamis siang menjatuhkan hukuman 48 bulan penjara terhadap seorang kakek berinisial AS 75 tahun asal salah satu desa di Babahrut Aceh Baradaya. Sedang dipimpin Majelis Hakim Mahkamah Syariah Tapak Tuan yang diketuai Dr. Amir Kalis dengan didampingi dua hakim anggota. Putusan Majelis Hakim terhadap terdakwa es lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Abdiya yang sebelumnya menuntut terdakwa hukuman 150 kali cambuk. Atas putusan Majelis Hakim ini, penasihat hukum terdakwa Amdial SHMH menyatakan akan mengajukan banding. Sedangkan JPU dari Kejari Abdiya Muhammad Iqbal SH menyatakan akan melaporkan hasil putusan tersebut ke Kejari Abdiya Abdul Qadir SHMH. Usai pembacaan putusan JPU Muhammad Iqbal SH mengaku kecewa dengan putusan Majelis Hakim yang menghukum terdakwa dengan pasal jarima atau pelecehan seksual sebab pihak Kejaksaan Negeri Abdiah membidik terdakwa dengan pasal pemerkosaan. Menurut Muhammad Iqbal, Majelis Hakim sama sekali tidak peduli dengan fakta persidangan. Darulun dua kelompok masa pengunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara, Bentrok Kamisiang, Sejumlah orang terluka dan sebagian lainnya diamankan polisi. Bentrokan ini diawali unjuk rasa yang dilakukan pendukung Presiden Jokowi yang menamakan diri Komunitas Masyarakat Cinta NKRI. Kelompok pro Jokowi melalui koordinator aksi Abdul Syah, Syah menyerukan agar kritik provokatif terhadap Jokowi dihentikan. Di saat bersamaan sudah ada aliansi pergerakan mahasiswa sekota Medan yang melakukan orasi kritikan atas kinerja pemerintah. Mereka meminta Jokowi JK turun dari kursi presiden dan wakil presiden karena dinilai keduanya tidak mampu memperbaiki kondisi perekonomian. Aksi saling lempar ini terjadi saat anggota DPRD Sumatera Utara dari praksi PKS Zulkarnain sedang menerima aspirasi aliansi mahasiswa sekota Medan. Saat Zulkarnain berada di atas mobil komando dan para mahasiswa mendengarkan tanggapannya, tiba-tiba lemparan air mineral bermunculan dari arah kubu masa lainnya. Ketegangan pun meningkat setelah terjadi aksi saling lempar. Upaya polisi menghalau kedua kubu tidak berhasil karena justru bentrokan fisik pecah persis di depan gedung DPRD Sumut. Perkelahian masalah ini menyebabkan sejumlah orang terluka di kepala akibat terkena pukulan benda keras. Polisi kemudian mengamankan sejumlah orang dan membawanya ke dalam halaman gedung DPRD Sumatera Utara. Zdalun, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Simelu, Ali Hasmi SH mengaku heran, banyaknya kartu keluarga dan akte kelahiran menumpuk di disduk capil dan belum diambil oleh pemiliknya, padahal berkas-berkas ini sudah selesai diproses. Ali Hasmi menyebut, ada seribuan lebih kakak maupun akte kelahiran yang selesai diproses. Ali Hasmi, yang baru menjabat 4 bulan terakhir, menambahkan berkas kakak maupun akte kelahiran yang belum diambil itu ada yang sudah setahun berada di disduk capil. Ali mengatakan bahwa saat warga yang mengurus berkasnya di disduk Capil meminta supaya dipercepat, namun demikian selesai tidak juga diambil. Padahal selama ini petugas tidak mempersulit warga saat mengurus berkas di disduk Capil Simulu. Ali menambahkan dirinya memahami bagi warga Simulu yang jauh dari pusat pemerintahan untuk mengurus berkas kependudukan. Untuk menghindari bolak-balik ke Distub Capil, warga diminta melengkapi terlebih dahulu syarat yang sudah ditentukan sebelum mendatangi Distub Capil. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun, satu dari empat tahanan polsek Patumbak Medan yang kabur sebulan lalu berhasil ditangkap. Polisi terpaksa menembak kaki tersangka karena mencoba kabur saat dibawa untuk menunjukkan tempat persembunyian pelaku lainnya. M. Irfan alias Ganong, 20 tahun, warga Jalan Raharjo, Percut Tuan Dili Serdang, ditangkap dari sebuah kafe di Jalan Lintas Parapat, Kecamatan Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis Subuh. Kapolsek Patumba AKP Ginanjar Fitriadi mengatakan penangkapan berlangsung kondunsif. Baik tersangka maupun warga di lingkungan kafe tidak ada yang menghalangi. Sesaat setelah diringkus, tersangka langsung dibawa ke medan untuk proses pengembangan. Masalah mulai muncul ketika tersangka diarahkan untuk menunjukkan lokasi persembunyian tahanan lain yang ikut kabur. Tersangka dilaporkan meronta dan mencoba kabur. Polisi pun langsung melepaskan tembakan yang tepat mengenai kaki kanan tersangka. Sudarlun puluhan buru bongkar muat pabrik kelapa sawit, atau PKS PT Syaukat Sejahtera di Kecamatan Ganda, Pura Biren, kami siang mendatangi gedung DPR Biren. Mereka meminta solusi, pendapat, serta perlindungan dari anggota Dewan terkait nasib mereka yang kini tidak bisa bekerja di pabrik kelapa sawit itu karena telah bergabung dengan serikat pekerja di luar serikat pekerja perusahaan tersebut. Dalam pertemuan di ruang rapat Ketua DPRK Biren, beberapa buruh bergantian mengatakan para buruh bongkar muat PKS diminta untuk tidak masuk dalam anggota Serikat Pekerja Luar Perusahaan. Jika ikut bergabung dengan Serikat Pekerja Luar Perusahaan, mereka langsung dikeluarkan sebagai buruh dari pabrik kelapa sawit PT Syaukat Sejahtera. Karena itu mereka mengharapkan kepada anggota Dewan sebagai wakil rakyat mencari solusi dan memanggil pihak perusahaan agar buruh bisa bekerja lagi di perusahaan kelapa sawit tersebut. Menanggapi keluhan buruh, anggota DPR Kabireun Yusriadi didampingi anggota dewan lainnya M Nur dan Hasanuddin mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 pasal 5 dan 28 tentang Serikat Pekerja, semua buruh berhak menjadi anggota organisasi buruh dan tidak boleh ada pihak yang mencoba menghalangi karena dapat berurusan dengan hukum.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 Podobno Twitter SRAM, da je to